Kemudian ditegaskan di surat An-Nur ayat 35, la la tidak ada timur, tidak ada barat. Semua ilmu pengetahuan sesungguhnya lahir dari timur. Dan sesungguhnya tidak ada barat timur. Maksud saya, kenapa kamu ciptakan barat timur, wong sesungguhnya semua itu timur. Gitu loh. Lagu itu, musik itu, seluruh benua musik berpusat di timur. mencelat sini jadi lagu apa mencelat kesini jadi lagu apa mencelatnya jadi lagu apa tapi pusatnya di timur semua ilmu pengetahuan dari timur apa yang tidak dari filsafat kedokteran kimia biologi semua dari timur apa aja dari timur kalau ilmu-ilmu barat itu ilmu-ilmu rasional kalau mau masuk hutan dihitung dulu macannya berapa kelabangi piro kiro-kiro nek jam-jam ini kising metu lopo kan itu kan Lainnya Anda disuruh gitu, as, so when this saya pada umur 17 tahun membuat puisi yang berjudul Di depan, eh hutan gelap di depanmu, loncat masuk, gitu, dan itu puisi timur, di barat gak mungkin, goblok itu namanya Oh gak tahu apa-apa kok loncat masuk, gitu loh, loh Justru karena saya loncat masuk Saya menjadi tahu bahwa saya mati Karena itu loh mati lah bukan urusan saya Saya mati atau hidup kan terserah Tuhan Gitu loh Ketika bom Di Mariet itu kan banyak orang yang Pagi-pagi Merasa waduh gimana nih saya meeting Terlambat macet banget kayak si Miranda Gultom Katanya kan waduh macet nggak bisa datang Lah macet itu yang baik Karena kalau kamu gak macet kamu cepat sampai di Mariet Kamu mati ada bom Maka bagus mana macet atau tidak macet Makanya dibikin macet terus di Jakarta supaya tidak kena bom. Nah, <tuk> lah. Ya apa logikane itu? katanya <tuk> menit sebelum lewat. iya saya di situ, saya di situ juga waktu bom di kedutaan Australia saya juga di situ. Aku biasa lalu lalang di sekitar begitu ya tak ya apa ya apa-apa ngono aku. <tuk> Ya waktu semua kerusuhan Mei ya saya di situ tanya ya saya di situ terus saya juga ikut memelihara nganjari tentara-tentara yang yang apa namanya yang tugas dari Satuan Lumajang dari Singosari enam bulan di sini tiga bulan di sini dan kalau sudah pulang udah senengnya bukan main karena di Jakarta tuh ngadek gini kan jagain mahasiswa demo ngadek ngececer terus mahasiswa lewat cuh di Toni cuh di tunggu siap siap ngunuh tak 6 bulan di Dhaniwang tak emak yang ngunuh seandainya mereka sudah sudah punya lagu Bang wetan mesti nyanyi kalau liwat di depan tentara bambang yutuh munyok munyok ah gitu kan gitu lah waktu pulang ke Lumajang mas gembira luar biasa mereka stres di Jakarta ngeladenin penjarahan kerusuhan terus pulang ke Jawa Timur mereka pakai tiga truk isi tentara penuh dan saking gembiranya sopirnya itu dzik dzak dadada dadada dadada wah tiga mobil gini gini semua mengger best truck motor semua mengger aku bengong lho ini apa ini? tak uber mas saya pakai Opel blazer waktu itu tak kejar ya yang nyupir bukan saya ya no yang nyupir Yon, uber Yon. Jadi tiga truk itu kita kejar, set dan prajuritnya kan ada yang menghadap ke belakang, ke samping, ke depan dan saya di belakang truk yang ketiga gini ya. Bingung tentara, loh kok ong-ong manininin yang tentara? Tak giniin bener. Yang penting mereka tidak bisa menyimpulkan toh dan mereka kalau nembak nunggu komandan toh, jadi tidak akan ada masalah toh. aku. bengong kona, ya apa sih ya apa ini, ada uang kok waning ada tentara ini, ya apa di Jawa Timur tak balap setelah itu mas, tak balap tetap tak balap, bener terus kita lancangi sekitar 200 meter terus kita ngepot, set kita hentikan di jalan terus saya turun, tegang mas ih, sobo ini waning lawan tentara truk trek dan mereka pasti membayangkan akan terjadi pertengkaran dan adu mulut Dan mereka semua dalam ketegangan. Nah, di salahnya di situ. Dan saya tahu mereka pasti menganggap ini ada ketegangan. Nah, di situ salahnya ilmu perang mereka. Oh, gak aku modun gak tegang, aku modun gak rengguyu. aku mau nggak dek terlapor ek banter temen Terus dari katem orang-orang bengong, nggak aku tak kau nunggu. Lapo Saking senengi lari-lari ni lo cair. Ya yes, saya kira sopan-sopanan. Demi Allah mas itu terjadi sebelum Lumajang. Jadi aku gak, enggak aku nguyu aku. Terus mungkin gak lah, pokoknya buan teri bom sak dalam-dalam pinggir kabe, nggecak kek sonerare arek Terus beres masalah. Terus di kawasan yang Lumajang. Oh Lumajang di Satuan Biru, tak biru enggak no ya terus. udah Engko punye dolen ana le. Nggih monggo sampeyan dolen mriku. Lho ngono uang Wong ndek pinggir jalan bengong wis wis meh keplok. Wah, mesti gelut iki. Gelute kae gelut. Eh, pengune kok repot-repot gagah. Orang selalu tertipu. Jadi kalau Anda bisa menipu orang, Anda bisa menaklukkan dia. Kunci peperangan adalah kalau Anda menghapus identifikasi lawanmu kepadamu. Chris John besok malam bisa menang, kalau dia tahu persis identifikasi lawan, dia kuatnya di jet, apa swing, apa hook, apa perkan. Dia kidal atau tidak, dia pakai slugger, apa fighter, apa boxer, atau dia semi boxer, atau dia counter boxer. Kalau Chris John tahu persis besok, dia menang. Jadi tingkat pengetahuan seseorang kepada musuhnya, akan membuat dia lebih unggul dari, Orang yang kalah pengetahuan tentang musuhnya Jadi kalau anda mau menang Anda harus menghilangkan identitas anda Anda bisa ditembak mergok jelas Kondek kuno Gitu kan Kalau anda tidak jelas kan tidak bisa ditembak Kan begitu Kalau Saya dianggap kerbau Mereka akan memperlakukan saya Dengan senjata-senjata Dan cara-cara menaklukkan kerbau Tapi kalau anda tiba-tiba jadi kambing, tak bingung, atau anda disangka kuda yang larinya keras, disangka kancil yang lincah, tak tak bekecot, uskadunggowo langsung ini, tak bekecot, lu apa Soeharto, kan begitu? Karena Soeharto sudah sangat dikenal sebagai macan, maka yang kita datangkan ke Pak harto pada tanggal 19 jangan macan. yang ditatangane harus bekecot cacing laler kan gitu. Sama orang tidur. <tik> kalau yang datang macan ya Suharto langsung begini dong. Apa, Mang? oke. harus turun nek Amin Rais lak Ya Suharto mosok gelem kate lapo aku mudun. Ngono ta mesti. Tapi nek <tik> sampeyan ya napa kabar sampeyan, Pak? <tik> kulan ikut terus temen kalau sampeyan satu cinta sama Pak Harto luar biasa dari dulu saya sayang sama semua keluarga Pak Harto maka satu manggel betul sama TNI sama Golkar itu kok maksa sampeyan jadi presiden terus tuh manggel saya muang ke lagu saya sampean itu kan punya hak dong untuk menikmati hidup sampean dengan keluarga masa disuruh jadi presiden terus jadi mulai sekarang jangan mau jadi presiden Pak jangan mau diakali sama TNI sama Golkar itu tuh mereka ngakali sampean agak patean enggak jadi presiden ngonoh aku ditiru adanya saya tidak jadi presiden kata teman saya tidak patean lumayan nih lumayan ini gak duelmu setan masa isa muria Oke jadi Bang Bang Wetan sekali lagi Bang Bang Wetan itu sebenarnya adalah tawaran kepada anda our time is very limited kita tinggal punya waktu sangat sedikit akan terjadi haos akan terjadi bencana-bencana alam maupun manusia dan akan dimulai oleh alam krisis biji-bijian krisis pangan kemudian itu akan membuat konflik-konflik akan membuat kita akan memuncak E, ketidakpercayaan nasional kita Dan akan terjadi gejolak-gejolak Dan pada saat itu muncullah pendekar-pendekar Siapakah pendekar-pendekar itu Orang yang sudah sekat, sejak sekarang Menghayati itu dan mempersiapkan dirinya untuk itu Anda semua yang akan jadi pendekar Di Jawa Timur sudah kita persiapkan Di Jakarta adalah Anda semua Dan semua akan ikut Anda Pada saat itu nanti